Pak Paulus selamat siang Ya, situasi panas sengaja dirancang oleh mahasiswa-mahasiswa yang berjiwa preman Bu Kita saksikan Bu, mereka menyediakan batu-batu, kayu, bambu, bahkan bom molotov Yang dengan sengaja dibawa ke lokasi demo Selama ini pihak keamanan yaitu polisi dan TNI cukup simpatik m e n a h a n diri Agar tidak terjadi anarkis Kalaupun terjadi anarkis, polisi bisa lembah lupa マ u dengan p e r i l a ド u mereka sendiri m a ボーカナオーラメカセンディリ u カ a マワキルラキヤッジャミラキヤッメカデモアガビウェンティラキディナイカンタピメカルパブウメカセンディリマシドワジャンタップバニャプ e イマニャンティラパフォリディ d upa, bu, bu, ak, ak ar,、ah. i ツブッムルサファ a バカーマンジャラパティ Surabaya. mereka ternyata menyusahkan rakyat bu. Bukan m e m b e l a rakyat、ya. Mereka lupa Sebentar lagi itu mereka Mungkin sebagian besar itu Mengantri melamar jadi PNS Bu Sungguh mengerikan nasib bangsa ini Kalau mahasiswa prebang tersebut Direkrut jadi PNS Terima kasih Pak Terima kasih. Paulus Pak Rudy selamat siang Ya selamat siang s i l a k a n Kalau menurut saya Pendemo itu harga mati n Gak g boleh Harus anarkis Dia harus dicegah Kalau perlu Bikin protokol t e m a ke tempat Dan itu memang harus dijalankan nah pemerintahnya juga jangan jangan kayak orang g a k d e n g e r gitu jadi sudah tahu、nah、harga bisa diatur ini kan kenaikannya jangan sampai seribu lima ratus lah lebih relevan saya kan lima ratus lima ratus untuk dibikin terminasi seperti Listrik k e naikannya, jadi rakyat juga terima. Jadi, kalau naiknya dari sepatu 246 Februari, lumayan berat. Mungkin kalau naiknya 500 dulu, dan l a 3 bulan, kemudian 3 bulan berikutnya bisa. Mungkin rakyat masih terima, tapi yang jelas p e n d e m o i t u n g a k ditolerir kalau misalkan Anarkis langsung DM waktu tempat itu. Ya, jadi, kenapa di Indonesia itu? Jadi, tingkat kepercayaan keluar, maupun di dalam negeri bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Rudi. p e s e n a w selamat siang. Iya, n g k a u Ya, komentarnya, Pak. Kalau komentar saya itu kalau demo itu sih haknya dia, kalau mau demo cuma n y a n g perlu diingat, demo itu nggak merubah nasib kamu, nasib kamu dirubah dengan otak, dengan tenaga, dengan doa, kalau mau jadi orang yang kaya ke depan n g g a Sebetulnya lebih baik itu berpikir yang banyak, berdoa yang banyak, berbuat. Baik Pak Daniel, terima kasih. Pak Alek, selamat siang. おヤモンジューキン、グ <Yeah. S 1> jadi membela kepentingan rakyat di TPR sana, jangan turun lagi ke jalan buat apa mereka wakil jadi d p r gitu kan mahasiswa, buru, sama juga anak keluarga sendiri mau memblokir jalan tol l a g itu i yang mereka itu apa, dan warga lain itu dianggap apa, mereka itu cuma ribuan, bukan taan kita ini jutaan butuh hidup tolong diberi pengertian juga nah dari sisi pemerintah juga a a s m dulu ketika kampanye Mereka menurunkan harga itu sampai tiga kali Sekarang kalau mau naikkan tiga kali dong Rp500, Rp500, Rp500 Gitu kan Bu, terima、ya. kasih Terima kasih Pak Alex, Pak Pras silahkan komentarnya Pak Iya, kalau menurut saya ya Kita itu belajar dari negara-negara Ini orang kalau demo Itu yang sopan gitu Jadi u s e itu juga banyak kan mereka d a n g a n demo itu、uh, Tidak merusak gitu Juga di, Kalau di Indonesia itu aneh Kalau timur itu merusak gitu, saya y n g kasih cuma kasar KFC gitu ya, rusak. Bukannya itu, dari dulu juga ada bakar-bakaran segala macam i t u Jadi itu、uh, orangnya itu preman-preman kayak preman p r e m a n gitu, kalau mereka dibayar dan sebagainya gitu ya. Jadi orang l a i t u gitu Pak, yang punya warung, yang punya... カスティンのポイントはカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティンのカスティン 山崎さんは パラプレミアカミモリカラプレミアムリカミモリカミアムリカミアムリカミアムリカミアムリカミアムリカミアムリカミアムリカミアムリ a ミアムリカミアムリカミアムリカアムリカミカミアムリカカムカミアムリカミアムリアムリカミアカミアムリカリカミアムリカミアムリカミアムリカミアカミアムリカカミアムリカミカ アナイスキ e ジャン e r フィラワーイン、アカミディケえイカン、オトワイアカンゴ n ーゴーキー、モラウト、コミカン、コアメンツモアヤ。パイとラパイドー、パキラ、メがー、パサンガミ、コアレンタ、オキン、ビサン、モンゲソシンドバイクバディボー。バイ、タマガシン、パレッサーマッシャー。 Ato、oh、ini selamat siang. Ya siang. Silakan.、Tony. Ya. Ya komentar saya rasanya ini masih silam, mesti ditanya dengan benar.、Gitu. Mereka itu berdemo, apakah memang untuk membela apa rakyat kecil atau hanya aksi-aksian atau dibayar f i l a Saya yakin sih dua apa aja yang benar. Jadi mestinya sih pemerintah kita juga. Apa、e, berani tegas lah ya Kalau n gak g tegas akhirnya ditimbang terus tuh Dijadi mainan politik Kalau masalah p b m n y a sih Oke、okay、lah kalau memang itu d i a n g g a p memberatkan r a k y a t Dicari jalan yang Terbaik gitu ya Tapi tidak dengan cara yang anarkis Dengan cara yang apa,、e, Suatu tujuan terlubung s e gitu Masih lah sekarang kan sebenarnya Bejat-bejat tuh n Gak g punya hati nurani gitu Mereka mau berdemo, mau berdemo, tapi ujung-ujungnya a n a game Bikin rusuh, bikin susah orang gitu Tuna muda kayak begini gimana kalau kita mau maju Nggak, kalau saya sih udah tembak-temati aja Thank you i Ya, Pak r u d i selamat siang, s i l a k a n Siang, ya, ya mungkin saya garis besar sependapat dengan Bapak yang sebelumnya Jadi demo boleh lah demo, tapi jangan rusak Terus jangan bikin orang lain susah gitu kan Seperti yang tadi malam Kalau saya boleh sebutkan Di TV One itu Mereka dengan tegas Mau、e, Apa Mau demo Mau aksi apa Semua segala m a c a m Saya hanya berpikir Mereka suatu saat Nanti kan pasti akan Lepas juga dari Jaket Apa istilahnya Jaket Alam m a t a r Ata apalah itunya Nah setelah itu Mereka mau ngapain Gitu lah nah, Mereka pasti harus Harus bekerja Harus mungkin Salah satu dari mereka Pasti nanti akan Duduk di Pemerintahan Nah Pada saat nanti mereka di sana, apakah mereka tetap akan berpikir seperti itu? Enggak, saya yakin enggak Gitu. Saya terus terang cukup lama tinggal di luar negeri Dan saya tahu di sana mahasiswa tidak ada yang seperti itu Kalau mereka bilang bahwa mahasiswa betul, memang mungkin bolehlah mahasiswa melakukan demo atau segala macam Katanya menyuarakan suara rakyat、yes. Tapi sekarang secara garis besar, kami orang-orang yang bisnis paham kok Kalau misalnya memang harus naik, ya oke lah naik, meskipun memberatkan Kan kita juga bisa minta dari pemerintah, oke,、okay, kalau misalnya memang d i n a i k k a n berarti kan ada susidi. b Mungkin bisa untuk infrastruktur, mungkin bisa untuk membangun apa itu namanya monorail dan segala m a c a m Tapi kalau seperti ini saya yakin, tanyalah semua rakyat, rata-rata semua orang bilang kok, tadi malam yang ada TV juga, mereka benci dengan acara-acara demo yang a k h i r n y a merusak. Terus akhirnya semua orang takut ke kantor, takut apa. Akhirnya kalau ekonomi lumpuh, kalau terus semuanya lumpuh, mereka mau makan apa, mau makan、uh, daun. Meminum air dari God Eh、hey, mahasiswa ingat Pikir suatu saat nanti kalian juga akan jadi、uh, Pengusaha kalian akan jadi Birokrat juga pikir、ya. itu baik-baik Terima kasih Pak Rudy Pak Madun s i l a k a n Iya ma s e l a m a t m a l a m s i l a k a n Oke Oke baik s i l a k a n Ya s i l a k a n Pak Iya makasih saya kira Memang Harus diberi ruang ya bagi i Majitha untuk、uh, mengeksesikan r ini mereka, daya kritis mereka. Mereka harus、uh, ya, kalau dari m a j i s w a saja mereka tidak kritis, saya kira ke depannya bagaimana bahasa ini. Saya kira itu aja u n t k m e n g o m e n t a r i dua penangkapkan tadi ya. Oke,、okay. terima kasih. 6339-160. Astilah, selamat siang s i l a k a n Halo Ya, Mam, silakan Kalau buat saya, rakyat ini Dulu kan waktu mau jadi giliran lagi Kan diturunin dari t u jadi p u l i marah Nah, i t u Tahun 2009, itu kan p e n c i p a n a Sekarang dia giliran mau ke naikin lagi jadi t i g u Halo, Pak Imam Halo, ya Ya, s o a l a Anda terputus-putus kami dengar di sini, Pak i y iya, Bu はい。 Menurut saya a s p i r a s i rakyat yang disuarakan o l e h mahasiswa itu sudah benar ya artinya apa yang disuarakan sudah tepat karena saya yakin banyak karyawan mengeluh tapi tidak akan turun ke jalan ya. Banyak yang mengeluh BBM kenapa naik begini-begini tapi mereka tidak mau ikut demo, tidak ikut mengusahakan agar BBM tidak naik. Jadi, sebenarnya yang benar adalah bagaimana kita belajar mahasiswa ini menyuarakan dengan cara yang aman, damai sehingga merepresentasikan bahwa apa yang disuarakan oleh kakit itu adalah hal yang benar dan k a t u t dihukum oleh seluruh kakit itu aja harus kita ajarin terima kasih dan yang terakhir, Pak Manurung, s i l a k a n ya kalau saya sih、uh, menikapinya <g reject> m a s a l a satu untuk d e m o n g tapi tolong jangan amatis, jangan merusak karena itu juga akan merusak kita sendiri, kedua ジャガー・スパイド・モイニーとダークト・トゥ、ah nah, ・グラうキャプが、ィン・アタトゥル、デング・アタトゥル、デング・アタトゥル、デング・アタ o ゥル、デング・アタトゥル、デング・アタトゥル、デング・ア a トゥル、デン i アタトゥル、デング・アタトゥル、デング・ア t トゥル、デング・アタトゥル、デング・アタトゥル、デング・アタトゥル、デング・アタトゥル、デング・アタトゥル、デング・アタトゥル、デング・アタトゥル、デング・アタトゥル、 a a 私はそれを見つけたのです。Laptop, yang ekonominya kurang mampu itu tanggung jawab yang ekonominya mampu. Jadi kalau, kalau saja itu pebisnis-pebisnis atau orang-orang yang ekonominya mampu di Indonesia、uh, berelah a t i dengan kearifan juga itu membantu subsidi pemerintah untuk、uh, BBM yang nggak mampu ini nanti Indonesia bakal lebih adem gitu. Itu juga untuk... untuk よろしくお願いします。 Selamat sore, silakan. Selamat sore, salam i t r o bintit. Ya, kalau dari saya,、uh, masalah BBM naik ini, a、uh, bukan a k i r dari segalanya, ya, harusnya, ya, jadi manusia itu diciptakan ke n g a r a Ya, kita harus cari akal, lah, gimana kita beradaptasi dengan situasi itu. Bukannya nanti setiap ada kebijakan, nggak s u j u gue b d e m o supaya dirubah lagi. Nanti ke depannya, mau ada kebijakan lain, sulit juga, nggak bisa berkembang juga, negara kita. Semuanya mikirnya miskin terus, tapi kalau nggak mau kerja, harapannya dapat BLT, ya tuh s e k a r a n g Namanya kita manjain orang malas juga. Ya bukan ya saya di sini nggak mau mikir kan, tapi saya berprinsip ya kita harus bekerja.、Nah, Kalau-kalau itu kebijakan yang bersinikal, ya tolong terus terima kasih. Oke, senang sekali Pak Ades terputus、eh, r e n e t e l e o n anda. Pak Ayo selamat so sore silakan Pak. Selamat siang. Ini masalahnya itu mungkin bukan cuma、e, masalah BBM saja, ini ketidakpuasan masyarakat, itu sudah sangat mengkerucut apalagi terhadap Partai Demokrat yang sudah jelas-jelas、e, banyak ini, banyak korupsi jadi anggota Partai Demokrat itu kan rakyat itu sudah pada tahu semua kalau mereka itu... Pada korupor t semua Jadi sudah kepercayaan rakyat itu s udah gak ada Jadi memang mungkin salah ini Salah cara pemilunya Pemilunya itu mestinya incumbent itu dimana-mana Tidak boleh mencalonkan lagi itu baru jujur Kalau orang jujur rakyat itu d i a j a k susah pun bakal mau Kalau diakal-akalin ya rakyatnya marah dong Dari saya Ian, terima kasih Terima kasih kembali, baik Oke, Pak r o a n s i l a k a n Ya, saya pikir gini、uh, Masih banyak opsi lain lah ya Selain hanya naikin BBM kan Untuk menutupi subsidi itu Contohnya ya Mengurangi e k s p e n s i n y a Pemerintah,、uh, pegawai negeri itu Yang berpoyak-poyak mereka Mengurangi korupsinya Jadi mestinya kita perlu Menaikkan harga BBM Kasian rakyat kecil ya. Jadi saya pikir disitulah Uh, mestinya pemerintah itu m e n e l a a h dulu, dulu Pelajari lagi sektor-sektor mana yang dikurangin Biaya-biaya yang n gak g perlu itu tadi Mereka berhemat lah Ini coba lihat aja contohnya mereka t u h melakukan perjalanan dinas Naik bisnis kelas Mobilnya semuanya giliran mereka Di jalan tol itu dikawal dengan beberapa mobil Itu kan semua biaya semua yang n g gak perlu Ya リいラシパイランドネン a ライブファニー、セラカリブああ、おやギニコロフェッド、マノツァイア、コロデモ、ボールボールアジア、キムンジャーニア、アナキスキー、イトヤ、アカニアマハシスワタピ。 Uh, t a p a k a y pedang g atau k h kemana gitu Terus kalau untuk、uh, BBM Kalau saya rasa sah-sah aja Kalau untuk naik Kalau misalnya demo begini Akhirnya -akhir turun lagi Nanti y a、uh, negara kita kapan majunya gitu loh Udah itu aja, makasih Selamat malam Pak Leo Selamat malam Bu Kiki Silahkan komentarnya Iya Ibu、uh, Itu partai koalisi itu penyebab dari Tuh, dan partai koalisi juga yang mempermainkan atau m u n g k i n i n i kianasi rakyat dan pemerintah ya Sehingga main memo Kalau saya sebagai presiden saya naikkan harga saja tuh、uh, Yang bertanggung jawab partai koalisi Demikian, terima kasih Terima kasih kembali Pak Leo, Pak Indra, selamat malam Selamat malam s i l a k a n Pak y a saya salut juga dengan mahasiswa buruh dan... Oleh seorganisasi lainnya Dalam hal demo hari ini khususnya di Jakarta Dan di DPR Walaupun memang t e r t a n g g u h Jakarta a t a u semangginya Tapi tidak anarkis Ketendulungan soalnya kita udah takut semua nih Bahwa waduh ada, ada info rusuh Tapi nyatanya ketip、e, Saya sih sangat untuk demonya Semoga sih dan jenisnya gak naik Terima kasih Terima kasih Mbak Lifa Indra Pak Doni selamat malam s e l malam. a a m t s i l a k a n Bapak Uh, itu Partai Demokrat itu ada yang namanya r u h u Sitompul itu dia sering mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan tapi ternyata sekarang suara rakyat itu kok nggak d i d e n a n g i terima kasih terima kasih kembali Pak Doni Pak Budi selamat malam selamat malam s i l a k a n ah kalau menurut saya sih mungkin itu BBM memang harus disesuaikan b a i k harganya karena Itu kan termasuk barang yang sudah mulai langkah ya Jadi alangkah baiknya kalau para mahasiswa itu Bukannya malah demo harusnya mereka coba memberikan satu alternatif Kira-kira energi yang bisa menggantikan minyak itu seperti apa Kira-kira begitu kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Budi Selamat malam Pak b i l l y Malam Silahkan i Ya saya kira sih memang udah itu harga i n t e r n a s i o n a l y a emang tinggi sekali Dan kita perlu naik Cuman masalahnya ini Pejabat-pejabat itu ngomong kadang-kadang Makin lama makin dia banyak ngomong Makin kita kesel dengarnya Kayak kemarin dia itu Si Agus Martowar d bilang、e, Masyarakat sepertinya tidak tahu minyak mahal Masih bisa s e r i n g s e r i n g naik motor Naik mobil Buset Inilah sebenarnya yang bikin kacau Jadi orang makin lama makin kesel Sedangkan mereka sendiri Bisa pakai ini Toyota Crown Majesty 3000 cc nah itu bukannya boros yang minta ampun tuh mobil nah makanya ini um, um, um,、uh, akumulasi kemuakan gitu loh orang mau pakai kompor gas dia bilang kan bisa pakai kayu bakar kalau nggak punya duit ya a l a h ampun t e r m a kasih